Kembali lagi ke fitrah kita Dan kembali lagi menjalankan apa yang ditulis Dalam Al-Quran sebagai perintah Allah Tentunya, dan juga tentunya Dengan kita menjalankan perintah Allah Bagi kita yang saat ini masih Terlena dengan kehidupan duniawi Masih belum menjalani kehidupan sesuai dengan Al-Quran Saatnya yang tepat bagi kita Untuk berhijrah, ya tema kita kali ini Adalah saatnya Berhijrah, dengan nusa kita Yaitu usah Akri patriot yang insya Allah Akan bertahusia di hadapan anda semua Dan tentunya kali ini disiarkan langsung dari Masjid Cami Darul Askar Karang Tengah Raya 30A Jakarta. Ya pemirsa, inilah dia Tablik Akbar Ramadan. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustaz Akri Patrio Fadil Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ssalamualaikum Alamin wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ssalamualaikum warahmatullahi Sayyidina wa maulala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna Muhammadur Rasulullah Kita adalah mahrub bertuhan Tuhan kita adalah Allah Tauhid kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kemudian salawat dan salam kita limpahkan Kepada jinjuran nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak-bapak -bapa, Ibu-ibu atau calon bapak-bapak, calon ibu-ibu, eh bapak-bapak kesini. Ibu-ibu kesini. Kelihatannya lemes Pak ya. Sama-sama juga, semua juga lemes kalau sore. Kembali puasa. <gannya> Karena ada yang kita tunggu. Yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini adalah, mengenai tema kita ya Mohon maaf Ji. Sekali lagi yang ceramah baru mirip-mirip Ustadz belum Ustadz beneran <laughs> Bapak Ibu Jamaah Masjid Darul Askar, Darul askar, Darul askar yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hijrah itu ada dua macam innal hijrata khaslatani sesungguhnya hijrah itu ada dua macam yang pertama Al-Hijratus Sayyiat Hijrah dari keburukan Di dalam kehidupan dunia ini ada kebaikan, ada keburukan, ada yang hak, ada yang batil Sore hari ini kita akan bicarakan di segmen yang pertama adalah Hijrah dari Keburukan Tinggalkan keburukan karena itu adalah konsekuensinya kita sebagai manusia yang senantiasa berkeinginan untuk hidup secara baik-baik. Kebatilan, keburukan harus kita tinggalkan. Sesuai dengan apa yang diajarkan para sahabat buat kita Tinggalkan keburukan menuju kepada kebaikan Contoh Ada kebiasaan yang sudah membiasakan kita hidup dalam ketidakbaikan atau keburukan Contohnya ada orang yang minum minuman keras Dia tahu itu tidak baik tapi kadang-kadang hawa nafsu setan mengajak kita untuk melakukan yang tidak baik. Minuman keras itu haram. Kullu musyrikin khomrun, kullu muskirin khomrun, wa kullu khomrin haramun. Kata kiai begitu. Setiap yang memabukan itu hamer dan setiap hamer itu haram hukumnya, walaupun sedikit. Kebiasaan ini seringkali terjadi. Kenapa? Sudah membiasakan diri dengan hidup yang buruk-buruk. Di kesempatan ini Ramadan mengajarkan kita untuk hijrah meninggalkan yang buruk kepada kebaikan. Kebiasaan-kebiasaan jelek harus kita tinggalkan. Sama banyak hal yang mengajak kita untuk berhijrah daripada keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita sekarang ini. Contohnya, kalau kita melakukan sesuatu yang salah umpamanya kan kalau kebiasaan ya Ji ya. Ngomong bisa salah ya, ya Ji Ramadan juga mengajarkan kita Yang pertama sebelum kita berbuat kepada masyarakat Kita harus berbuat ke dalam, di mana, di dalam keluarga Ada ibu dan bapak kita Ramadan mengajarkan kita untuk santun kepada siapapun Terutama orang tua kita sering kita lihat di dalam rumah kita bagaimana anak sudah tidak santun lagi pada orang tuanya bagaimana seorang murid sudah tidak santun lagi pada gurunya. ini yang dikatakan oleh para kiai negeri ini sudah mulai kehilangan keberkahan apalagi pelawak, maaf pelawak termasuk orang yang sulit menjadikan lidahnya untuk selalu bicara yang baik-baik ya Padahal jelas salamatul insan fihih zilisan. Makanya kadang-kadang kita berusaha untuk selalu berbicara baik di tempat keadaan menentukan kita kadang-kadang bicara kita jadi tidak baik ngawur. Nah, ntar kita kembali lagi dah biar anget dulu, biar panas dulu. Ya. Baik, terima kasih banyak ke Ustaz Akri ya. Tentunya ini satu hal yang jadi pengingatan bagi kita semua. Yang pertama itu adalah mengenai hijrah dari keburukan ke kebaikan. Nah, bagaimana caranya tepatnya? Dan juga apa yang kedua? Hijrah kemana nih kita? Buat anda pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan lanjut lagi. Tetaplah di Tablik Akbar. Ya, Alhamdulillahirobbilalamin. Pemirsa, tiba-tiba pun saya jada berada. Kita kembali lagi bersilaturahim di Tablik Akbar Ramadan 1430 hijriah. Buat anda yang baru saja bergabung, ya, tema kita kali ini adalah mengenai hijrah. Ya. ya, saatnya kita hijrah. Nah, hijrah yang seperti apa? Dengan ustad kita yaitu Ustaz Akri, patro yang tadi sudah menyampaikan bahwa ada dua macam jenis hijrah. Hijrah yang pertama itu hijrah akhlak ya, ya. dari keburukan ke kebaikan. kepada kebaikan. Nah, ini menarik sekali nih ya. bicara mengenai akhlak ya Ustaz Akri. Ya. Bulan Ramadan ini emang kan bulan, -bulan ujian betul. Ya. Bulan pelatihan, bulan pendidikan, ya, bulan ya. pelatihan, bulan pendidikan. Dan ya. saya yakin insya Allah semua umat Muslim gitu. ya yang ada di Indonesia maupun di dunia pasti punya niatan baik untuk berhijrah juga di bulan Ramadan kebiasaan kebiasaan buruk contohnya kebiasaan yang jarang biasanya agak malas sholat jadi pengen rajin gitu. ya terus yang biasanya ngerokok pengen berhenti gitu. ya kan nah gitu terus yang biasanya marah-marah pengen berhenti gitu. tapi pada prakteknya nih Ustad ya. Kenapa kok susah banget ya makanya Ramadan ini disebut bulan pelatihan ya artinya di mana kita harus bisa melatih Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik ya. Karena Ramadan ini bulan penuh rahmat Mudah-mudahan keinginan kita termasuk keinginan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hmm. ya. Sekarang kayak kebiasaan Kebiasaan ibu-ibu marah-marah Ramadan dijadikan bulan pelatihan untuk tidak menjadi marah-marah Oh, Benar-benar hijrah dari marah menjadi tidak marah Dari marah menjadi tidak marah? Iya e -e umpamanya kalau ibu-ibu tuh kan kadang-kadang kalau ngomel tuh susah di stop ya. Hmm. Sampai polisi aja nyetop enggak bisa berhenti. <laughs> saya punya ibu-ibu di di di di kampungan saya rata-rata uh. itu uh. kalau ngomong cepat dia lebih pintu daripada bapak-bapak uh. Jadi kalau ngomelin anaknya, ayo waktunya mandi-mandi. Jangan pada main mulu mau jadi apa nanti kalau sudah besar? Mandi cepetan mandi mandi mandi cepat kata orang ibu-ibu ngomong. Kalau Bapak-bapak, ayo nak mandi Kalau ibu cepat saking cepatnya ibu-ibu bicara, itu polisi nyetop enggak sanggup. Iya. Oh. <tuh>, Sampai lagi kalau 15. <tuh> iya, Blackong sudah marah. Uh -uh. Tiba-tiba bapaknya bilang, "Nanti kalau sahur bikin rujak dong." Uh. Es yang pakai ada alpukatnya. Uh, uh. Si ibu emang sudah biasa marah, sempat kepancing. Uh -uh. Asal, Asal sore aja bilang, "Jus alpukat." apokat, apokat, apokat bulu, pak mikir pak, ngasih di 50 ribu ke 3 bulan, bapak ngasih-ngasih <laughs> akhirnya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu, terus gitu yeah, kan? Yeah. api ramadhan ini, ada seorang ibu yang punya keinginan untuk berhijrah dari yang marah-marah, untuk menjadi tidak marah-marah Betul. begitu juga anak yang biasanya sama orang tua, tidak santun sering marah, mau buka sering kesel, mau lagi mau lebaran iya, minta ya kan? beliin baju lebaran oh, belum lagi mau kuliah kadang-kadang itu suka juga Makanya disebut anak yang berani dengan orang tuanya disebut itu anak durhaka. Hmm. Yang melawan orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya itu disebut anak durhaka. Sejak zaman maling kundang sampai maling motor, anak durhaka itu ya anak yang terlalu berani kepada orang tuanya. Yeah. Begitu j. Iya iya iya. Nah Ramadan ini jadikan kita untuk berhijrah. Yeah. Sebab siapapun manusia orang yang selalu salah dan lupa. Ya, pakai salah dan lupa ya. Nah, kalau tiba-tiba kita melihat seseorang terkesan meremehkan orang lain, ya. itu realisasi manusia begitu, Ji. Manusia ke manusia lebih melihat bentuk luar. Kekurangan-kekurangannya seperti hanya pembahasan impotemen, itu ya. lebih membahas pada bentuk luar, tapi Allah tidak begitu. Allah lebih melihat pada bentuk dalamnya Walakin yang zuru ila kulubikum Lebih pada melihat hatinya Kadang-kadang ya. jelek di mata manusia Belum tentu jelek di mata Allah Ya kan gitu? Betul Bagus di mata Allah jelas Bagus di mata manusia Sebab manusia ini siapapun tempatnya salah dan lupa Seorang kiai pun bisa lupa Ya kan gitu Ji? Betul, betul. Apalagi akripatrio yang baru mirip-mirip Mirip-mirip apa? Mirip-mirip ustaz Ya Allah <laughs> yeah. Iya. Tapi harapan yeah. Allah menempatkan kita di taklim Allah Amin. menempatkan kita di tempat yang benar Walaupun kita belum benar Tapi Allah sudah memposisikan kita di tempat yang benar Insya Allah nanti jadi manusia yang selalu berada di jalan kebenaran Amin, Amin. Jadi, Amin. Kebenaran adalah kebaikan Dan kebaikan adalah jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Dan yeah. kita pengen sampai sana semua Iya yeah. yeah kembali jika ke ya. masalah hijrah silakan folder kembali masalah hijrah enggak apa-apa ana jalan enggak apa-apa ya. supaya enggak bae-bae ada god depan <laughs> mohon maaf ustaznya ada genit ini bu <laughs> bekas ini dulu bekas apa penyanyi otek dulu hijrah semua kita harus bisa hijrah dari yang tidak baik menjadi baik Karena hijrah di sini banyak sekali dipengaruhi oleh hawa nafsu setan, keinginan yang baik selalu dihalang-halangi, tertunda-tertunda lagi sehingga tidak secepatnya melakukan kebaikan. Bu, copet tahu pekerjaan itu tidak baik. Copet tahu pekerjaan itu apa namanya? E uh, Merugikan dia, merugikan orang lain Tapi pada saat copet Saudaranya dicopet, dia tidak terima Bu. Maling, itu maling Biasa tukang nyolong Tapi satu ketika dia kemalingan Atau saudaranya kemalingan, dia tidak terima Orang yang biasa Dizolimi kemudian Biasa menzolimi Kemudian dizolimi Orang lain, dia tidak terima Ini realisasi hidup Terus saja begitu Selalu, selalu merasa, merasa benar, benar, benar Copet benar menurut saya Tapi pada saat saudaranya dicopet, dia gak suka Karena itu Ramadhan mudah-mudahan menjadikan kita untuk berhijrah Kemudian yang kedua ya Ji ya. Yang kedua itu Hijrah ilallah wa rasulihi ilallah wa rasulihi hijrah kepada Allah dan Rasulnya dengan cara apa konsekuensinya adalah dengan cara tubuh ilallah qoblaan tamutu tobatlah kamu sebelum kamu mati Karena di mana kita ingin ada di jalannya Allah, ada di jalannya Rasulullah, kita ada misi yang harus kita lakukan bahwa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nih. Sebagai manusia hidup kita punya misi untuk selalu menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang tidak baik. Siapa? Siapapun dia, pelawak juga boleh. Ya, Bu? Menyuruh berbuat baik boleh Wang anjing saja ngikutin kiai Masuk surga lihat ashabul kafi Ya bu Ya bu oh, Apakah surga hanya milik kiai Ah milik kita semua juga bisa Sebab bagaimana takwanya kita kepada Allah Ya bu Jadi Allah tidak melihat bentuk rupa Bentuk tubuh, bentuk badan Bentuk harta, tapi Allah lebih melihat Bentuk hati Mari sama-sama Ramadan kita jadikan hijrah kita. Yang pertama dari keburukan menuju kebaikan. Itu yang pertama. Sadari betul bahwa kita adalah makhluk yang selalu salah dan lupa. Mari sama-sama kita latih diri kita. Ramadan ini menjadikan kita diri kita. Pemahaman kita, keyakinan kita, akhlak kita, akidah kita, untuk hijrah kepada yang lebih baik. Yang kedua, kita masuk kepada hijrah, kepada jalannya Allah dan Rasulnya. Ibu, bentar, bentar bu. Eh kerasa kering jadi agak istirahat dulu biarin kawan saya yang <ntar> ngelanjutin lagi <tuh> ya jadi terima <kirin> mau minum dulu sambil nunggu nah, buka nah, nggak nggak belum belum belum tak mau minum dulu <tuh> sayang sayang <tuh> ya baik satu hal yang menarik sekali mengenai masalah hijrah tadi sudah disampaikan hijrah itu emang, itu... emang ada ji ada ustadh buka zohor atau <tuh>, nggak buka zohor asar iya, <tuh> <Asar. tuh> <tuh> <tuh> hijrah itu sudah disampaikan dari sikap perilaku dan ucapan. Tapi ada pertanyaan sebenarnya masih menggantung, apakah perlu kita hijrah tempat juga? Ya, yeah. kalau hijrah hanya sikap dan tinggal aku mungkin kita bisa belajar. Yeah. Tapi perlu tidak? Kita harus sampai hijrah tempat ya. Misalnya kita tadinya di satu tempat, misalnya contoh di Jakarta untuk mendapatkan lingkungan lebih baik, yeah. kita pindah ke tempat lain yang lebih tenang, lebih damai dan lain sebagainya. Buat anda yang ingin tahu jawabannya, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi. Tapi sebelum itu saya akan ingatkan anda, buat anda anda bisa bergabung dengan live interaktif kami di nomor telepon 7698255. Ya pemirsa, kami akan kembali lagi setelah pesan Ikut ini. Ustaz David. Belum. Ane masih jadi presenter di sini, Ustaz. Ane juga masih jadi yeah. <laughs> duar. <laughs> Ustaz, yeah. pertanyaan yeah. tadi Ustaz. Kan antum yeah. dari tadi menekankan untuk perpindahan, ya. Ya. Yeah. Yeah. Sikap, foto berubah sikap. Yeah. Dan tingkah laku kita, ucapan yeah. kita, Betul. Nah, Apakah perlu, Ustaz? Mm -mm. Kita juga melakukan Perubahan atau perpindahan lingkungan tempat kita tinggal ataupun yang lainnya ustadz dalam hal hajaroh ini bisa boleh ya. artinya di zaman nabi pun juga banyak dilakukan seperti nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah ya kan terus juga dari zaman nabi Ibrahim, Ibrahim dulu dari ya. apa dari Mesir ke Tanah Kanaan nah, dari Mesir ke Tanah Kanaan bisa ya. boleh artinya kita ada di satu di satu kampung di mana kampung ini kampung maksiat. Bisa kita hijrah kepada ke tempat yang lebih baik. Ya. Dari tempat ramai ke tempat sepi itu uzlah namanya. Oh. oh kita dari tempat yang ramai, penuh dengan maksiat, penuh dengan bahahi mm -hmm. dii pindah ke tempat yang sepi, kita namanya uzlah. Uslah. Kita mm -hmm. menyendiri di tempat yang sepi dengan lebih condong kepada Allah. Iya, ya. Kalau kita dari rumah di Ramadhan ini pengen ke masjid itikaf namanya ya. pindah juga dari rumah kita ke masjid ya. karena itikaf itu lebih baik gitu ya kan? benar -benar. dan sering dilakukan orang itikaf itu dari rumah ke masjid hmm. gitu. jadi perpindahan ini penting. Penting sekali buat kita, ya. karena itu tadi akidah kita pun yang penting, jangan sampai pindah. Kalau akidah jangan pindah. Iya betul. Kalau akhlak memang harus dari yang baik, ya kan? Dari yang buruk menjadi baik. Dari yang buruk ke yang baik. baik Ini jangan sampai gini. Aneh kan, dulu sampai sekarang masih ngelawak gini. Iya. Dan secara jujur, kalau kita melihat lucu, lucu ngelawak gini. Iya. Tapi apakah lucu beretika? Hmm. Bisa ngomong semua orang Bisa ngomong api, Apakah omongannya santun Nah itu, itu dia. dia Gimana pelawak mau santun Kalau santun gak lucu Tuh, kan? Itu kan nah. Hingga ada humor yang memang lucu Ada humor yang kurang lucu Tapi beretika nah. Apalagi lucu beretika Itu bukan satu hal yang mudah nah. Sedangkan Ramadan mengajarkan kita adalah uh, Salah satu orang yang dirindukan surga itu Yaitu orang yang Uh, wahib zilisan, orang ya, yang menjaga lisan, lidahnya ya. nah ramadhan ini kalau kita artikan seperti NT bilang tadi adalah bulan pendidikan ini termasuk melatih kita bagaimana untuk berbicara yang santun ya. itu sih it, it. ya. hmm. bukan satu hal yang mudah kita praktek, ngomong, bicara, bawa tapi tetap ada satu ketika di mana kita tidak bisa menempatkan kata-kata pada tempatnya. Ya, tapi ustadz ini ada satu pertanyaan ustadz. Kita ya. mungkin punya semangat ya pak ya, hmm. mungkin ibu-ibu juga ya. Kita semangat untuk saya sudah siap nih, saya mau berubah, saya mau jadi lebih baik loh. Uh, ada saya... tuh, udah tekatnya, udah niatnya, sudah. buat. Tetapi begitu mau dijalankan dan diuji dengan hal yang sama, belas. Gagal, gagal, lagi, gagal lagi, gagal lagi. Nah. Gagal ah, maning, ah, gagal. maning, gagal maning. ya? Kalau kata anak-anak yang cepat berubah itu Power Ranger. <laughs> ya deh, ya. Tapi kalau perubahan itu, sama Satria Baju Hitam, Satria aja hitam. <laughs> itu gampang berubah itu. Perubahan itu biasanya mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilaksanakan ya. Itu perlu proses mm -hmm. Karena apa? Menyangkut kebiasaan-kebiasaan ya. Orang yang sudah membiasakan diri Dengan hidup yang tidak baik Maaf, maaf kasar kata ya. Kebiasaan dia adalah berludah sembarangan Puh, puh, puh gitu di mana mana ya, berludah ya. sembarangan Akhirnya apa? Dia tidak menguasai tobeat Maka tobeat itu akan menguasai dia hmm. Yang bagus itu adalah Manusia yang bisa menguasai tobeatnya Kebiasaan itu yang bagus. Atau tabiat, tabiat. Tabiat. Tabiat. Kalau bahasa ini tabiat. tabiat Kalau uh, ngkong saya bilang tabiat. Tabiat. Oh, Ngkongnya dari Arab berarti ya. Iya, <laughs> ibu saya kebetulan Arab. Arab. TKW uh, maksudnya. <laughs> Jadi yang tabiat. <laughs> iya, tabiat. Ya. Jadi yang bagus itu adalah bagaimana kita menguasai kebiasaan, menguasai tabiat daripada yang jelek kita dikuasai oleh kebiasaan. Oh, hmm. paham enggak, Jadi kita mengontrol diri gitu maksudnya. Ma gitu. Oh, iya iya iya iya. Kuasai ya, ya. kebiasaan itu ya, jangan ada ya. dikuasai oleh kebiasaan. Iya, ya. kebiasaan Karena kalau jalan nendang, tak. Hmm. Itu kalau jalan enggak nendang enggak enak, Ji. Hmm. Ada siapa aja tadi? Ya. <laughs> gitu, ya. <laughs> Oh, <Kalo laughs> tahu gitu kebiasaan nih kita enggak ada ketek dari tadi. <laughs> yeah. Kebiasaan ibu-ibu selalu mengulek gado-gado. Iya. Yeah. Gado-gado sudah habis selesai diborong karena memang kebiasaannya begitu tangannya. Mau jalan pun masih gitu aja. Bapak mau kemana? Ayo iya. iya. Artinya sudah dikuasai oleh kebiasaan. Nah, kalau orang kerja di bank susah juga dong, Ustaz. Apanya? Orang kerja di bank, kerja di bank. Biasa ngitung duit, uh. ketemu orang. Iya. Yeah. Uh. Itu enak. Iya. Yeah. Kalau begini ngitung duit, uh. kebawain jadi zikir tasbih. <laughs> Subhanallah. Biasa main ya, ya, ya, kesini ya, ya. kita kesini jadi lebih bagus. Ya ya ya ya. Anda berad berad berad Ya baik Ustaz, Jadi kalau ya. misalnya kita bicara etimologi Ustaz ya dari kata ya sebenarnya makna dari hijrah itu sendiri ya dari kalau dari ilmu bahasa itu kira kira apa ya. sih ustadz? Iya ya, kalau menurut buku yang saya baca buku garis tiga waktu itu belum saya baca. <laughs> Tetapi ada tulisannya. Itu hijrah itu kalau dari segi etimologi disebutnya taroka wakonahu, mm -hmm. ya meninggalkan tanah air atau meninggalkan tempat yeah. hijrah itu. Pengertian yeah. dari hijrah adalah taroka meninggalkan wakonahu tanah air. Nah mm -hmm. ya, itu. Mm -hmm. Kalau menurut istilah itu tadi ada dua. Yang pertama meninggalkan keburukan yeah. menuju, menuju kebaikan. Baikan. Yang keduanya itu adalah hakikat daripada hijrah ya. menuju Allah dan para Rasulnya. Subhanallah. Kenapa Ji? dengan cara apa? Dengan cara pengakuan bahwa kita manusia yang salah dan harus selalu bertobat. Tobatlah kamu dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya, ya? tubuh ilahi taubatan nasuha. Tobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya mengeluarkan air mata. Benar-benar mengakui kutu, kesalahannya kutu uji, Kalau kita pergi haji hajikannya ya. Kita melihat di Mekah itu Semua orang nangis ya Allah. Karena semua orang tahu Bahwa dia adalah tamunya Allah Masuk kepada Baitullah Rumahnya ya Allah. Allah Dia merasa pakaiannya kotor Hatinya juga belum bersih Berusaha di hadapan Allah Nangis sekeras-kerasnya Karena dia membuat sebuah pengakuan Bahwa aku adalah makhluk yang selalu salah Ya Allah Ampuni dosa-dosaku ya Allah Terima amal ibadahku ya Allah Ajarkan aku mencintaimu Lebih daripada yang lainnya ya Allah Kebanyakan realisasi di kita adalah Kita lebih cinta kepada pekerjaan kita Ji, Untuk dunia kita lebih takut panggilan atasan di sebuah kantor daripada panggilan Allah bentuknya azan Allahu Akbar ya, ya. gak usah orang lain saya sendiri lebih takut sama sutradara <tuh> Kalau tangannya sudah begini Saya lebih takut Tandanya waktunya udah habis ya Ya, <tandainya> ya. ya baik Kita lanjutkan lagi ya, Tadi ada yang belum dibahas tadi Hijrah ke jalan Allah ya, dan Rasulnya betul. Itu belum dibahas lebih ya, dalam lagi Nanti kita akan bahas lebih dalam Dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari Di negeri kita tercinta Republik Indonesia ini Jangan kemana-mana Tetaplah di tablik Akbar Ramadan 1430 Hijri ya Baik pemirsa di sini seru sekali Ustaz Akhir pada saat tadi uh, istirahat sebentar sempat menghibur juga jamaah ya. di sini ya baik pemirsa kita akan melanjutkan lagi tausiyah dari Ustaz Akhir Patrio tema kita adalah mengenai hijrah ya tadi Ustad ya. sebelumnya Ustaz sempat sebutkan ada dua macam jenis hijrah kan? hijrah dari keburukan kepada Betul. kebaikan Betul. yang kedua adalah hijrah ke jalan Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala dan, dan Rasulnya Nah Betul. itu bagaimana untuk yang hijrah yang kedua ini dalam hidup ini Islam ngajarin kita jelas ada lillah Karena Allah wafillah di jalan Allah Sampai pada mardotilah ridhonya Allah Jelas Kita kumpul seperti ini Saya di depan Ya Saya di depan Lillah nih Bapak juga tanpa disuruh Menghadap ke saya wafillah nih Enggak ada yang nyuruh kan bu Ayo hadap ke sini enggak ya ada lillah wa filah mardotillah, ini jelas lillah karena Allah wa filah di jalan Allah sampai pada mardotillah ridhanya Allah dengan menyadari diri sendiri bahwa kita adalah makhluk yang sel selalu salah dan hebatnya manusia kadang-kadang suka, mengkalau sudah saking parahnya, suka menghalalkan yang haram membenarkan yang tidak benar ya bu Contoh umpamanya kita naik motor ketangkep damai damai itu indah kalau gocap ya ter, ter, ter ada polisi dimarahin lo maksudnya itu kita bukan musuh kita mitra oh loh. mitra iya enggak, saya enggak bilang polisi lo oh ya nah, nggak oh ya nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak kita ketemu naik motor ning tiba-tiba naik motor, ya kan? Terus salah jalan. Damai itu indah. Di jalanan damai indah, alu gocap, alu jigo. Kalau cepek gimana? Apakah itu gitu? Apakah itu? Oh, orang yang setiap kirim apa namanya? kirim bunga kirim ini yang dianggapnya nyogok dianggap sedekah. Ini juga sudah menjadi kebiasaan. Apakah bentuknya sedekah, makanya Islam mengajarkan lillah wa fillah mardatillah. Disogok enak, nyogok juga enak. Itu sudah uh, duriannya begitu. ar wal murtasifin nar. Yang nyogok yang disogok dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Dua-duanya enak Terus kemudian juga Umpamanya Sekarang rame Kita membiasakan satu ucapan Yang gak biasa Begitu tertangkap naik ke atas truk disebutnya penjajah sek Ungkapan itu sebetulnya Gak penting tapi akhirnya menjadi lazim Menjadi enak disebutnya Iya kan? kalau dagang kue disebut tukang kue dagang nasi disebut tukang nasi. tukang nasi kalau jajan gituan enggak disebut tukang gituan dia punya ya penjaja. beda-beda istilahnya jadi sesuatu yang salah karena kita sebetulnya tahu itu salah tapi ada hawa nafsu setan yang membawa kita ke arah situ akhirnya kita tahu salah tapi kita dibiarkan saja Hmm. Orang yang jelas rata-rata kalau kita punya misi taamurun, nabil maruf, watanhaun, naanil munkar, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang munkar dengan cara apa? Orang yang punya tangan dengan tangannya, maknanya tangan dengan kekuasaan, ya kan? Yang punya mulut dengan lidahnya menyuruh berbuat baik, yang punya tenaga dengan tenaganya sehingga bahasa ungkapan orang tua itu benar. Ibu bapak kita, nenek kaki kita mengajarkan benar Kalau saudara kamu punya hajat, bantu Yang punya kayu, bawain kayu Yang punya beras, bawain beras Yang punya duit, bawain duit Yang gak punya apa-apa Datang tengok saudara kamu, seneng dia Itu konsep Islam orang tua kita ngajarin Kenapa sekarang justru berbalik, kita bertolong-tolongan bukan dalam kebaikan dan takwa Justru bertolong-tolongan dalam kejahatan dan kemaksiatan Ini yang berbahaya Kita tahu itu kemaksiatan di mata kita, kita diem aja Kita tahu orang nyopet tidak lembis, kita tahu copet itu ngambil dan dompet orang diambil Tapi kita diem aja Kenapa? Ngapain gue cari mati? di orang yang betul-betul mendasari dirinya. Kita belajar bismillah mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita orang yang betul-betul memahami bahwa misi dalam hidup kita adalah ta'amuruna bil ma'ruf wa 'anil munkar. Menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan yang munkar. Andai kata seluruh negeri ini penduduknya memahami itu, kita enggak perlu bingung, enggak perlu takut-takut, taruh motor di depan enggak bakal hilang. Enggak bakal. Kalau sekarang kita naruh motor di depan, naruh mobil di depan, kita tinggal ke dalam, yang di garasi aja dibuka orang. Tahu maling itu salah, tapi karena memang hawa nafsu, karena kebutuhan hidup yang tidak bisa di stop, kebutuhan hidup yang tidak bisa ditunda dengan cara apapun biarin. Jangan kata nyenghalam, nyengharam juga kalau masih bisa gue beri miring-miring di enggak apa-apa asal jangan ngejomplang musruk sekalian akhirnya timbul ungkapan-ungkapan yang sebetulnya tidak lazim kita lazimkan jadi pembenaran gitu ya betul sebab kata Allah ahabbul kalam ilaallahi taala arbaun kata nabi ucapan yang paling disukai Allah adalah empat apa aja tuh ha hmm. oh <laughs> ya cari dulu jawabannya ya. yang empat tadi apa <laughs> yang empat tadi apaan ya oke. interaktif silakan siapa yang mau bertanya oke bapak silakan pak ba. <laughs> silakan pak ya terima kasih semuanya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ustadz akri Ya, ya, kita penuh tertawa ini uh, Bapak namanya Pak? Saya Solihin Sam Pak Solihin Sam ya, Pak Ustaz, Solihin. Ustaz uh, Solihin Itu semua Ustaz Pak ya. <laughs> Alhamdulillah Saya sedikit saja pertanyaan karena memang waktu kita juga Yang berkenaan dengan hijrah ini uh, Bagaimana aplikasi hijrah Dalam kehidupan di era modern ini Mengingat kalau hijrah fisik Di saat ini Kayaknya sudah tidak memungkinkan lagi gitu. Seperti dicontohkan lagi Baik oleh eh, Saudara David Baik Saudara Akri Apakah ia Hijrah tempat Misalnya seperti saya Dari Lampung ke Jakarta itu Sudah dikatakan hijrah Dan seperti apa Apa juga Misalnya contoh juga Seperti teman kita eh, Teman Ustaz Akri sendiri Seperti Saudara Eko Hijrah dari seorang pelawak menjadi seorang anggota dewan, misalnya nah, itu saja. Ya. Tanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung dulu. ustaz nah, atau nah, dijawab satu-satu. Nah, tampung dulu, nggak? Tampung dulu ya. Baik kita hmm. buka kesempatan lagi. Berikutnya ibu-ibu ada yang menanya. Silakan. Ya. Nggak nyala ya udah nyala silahkan ibu ya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam nah, ini pak ustad uh, saya mau tanya <laughs> nama uh, siapa saya titin Fatima okay. iya ya, titin Fatimah. Uh -uh. Uh, jadi begini uh, saya kan seorang perantau di sini nah. saya perempuan seorang diri di sini merantau untuk mencari pekerjaan uh, begini uh, saya pernah mendengar pepatah bahwa uh, wanita itu tidak boleh jauh-jauh pergi dari rumah nah hmm. tapi kalau misalkan niatnya itu untuk mencari ilmu atau untuk uh, bekerja itu bagaimana yep. nah uh, apakah merantau itu bisa disamakartikan dengan hijrah, hijrah. Okay. nah uh, yang terakhir apa sih kiat kiat uh, positif untuk Agar kita lebih baik lebih baik lagi di Siap. setelah kita berada di tempat hijrah Siap. seperti. Kalaupun kita jauh dari rumah ya gitu ya. ya. Baik terima kasih banyak sebelumnya. Ya. ya mungkin bisa langsung dijawab nih ustadz pertanyaan yang pertama dari pak Salihin. Salih. Ya silahkan dari ustadz ya, Salihin. Ustadz Salihin. Kayaknya nggak hampir nggak beda jauh ya. Ya, ya. hampir sama. Sama-sama hmm. merantau nih. Betul. Jadi ya, yang... katakan hijrah lah nih. Ya. Yang dikatakan hijrah itu. Ini yang pertama dari dua pertanyaan jadi satu aja ya, ya seperti saya bilang tadi menurut dari segi bahasa yang dikatakan hijrah itu adalah tadi taroka watanahu ya, meninggalkan tanah air atau meninggalkan tempat bisa jadi secara zahiriah ya, kita dari kampung ke sini kalau menurut si etimologinya bisa karena kita pindah tempat hmm. itu. Bahkan seperti saya bilang tadi yang dari rumah diem di masjid itikaf, dari tempat ramai ke tempat sepi uzlah namanya iya. gitu kan. Bahkan ada cerita, ada cerita nih tetangga saya setiap hari di masjid terus enggak pernah mau pulang begitu saya tanya, "Pak, Bapak itikaf sampai 6 bulan iya karena kebetulan sudah Tujuh bulan yang lalu kontrakan saya habis, itu mah bukan etika. Numpang kan? di masjid. Nampang di masjid. Nah, sama seperti halnya yang kita lagi lakukan sekarang bahwa berdiam-diam, berpelan-pelan di Ramadhan ini kita sudah melatih diri, berlatih diri untuk berhijrah. Dari segi apa kebiasaan kita tidak bertad, bertadarus? Tidak membiasakan diri membaca Al-Quran, Ramadan ini melazimkan kita untuk bertadarus, membiasakan diri membaca Al-Quran. Hari-hari ya. kita yang tidak biasa dengan e, melakukan sering ke masjid bersolat sunnah, akhirnya kita menjadi biasa bersolat sunnah, tarawih contohnya. Ini juga termasuk kita sedang membiasakan diri untuk berhijrah secara pelan-pelan. Yang kedua, begitu kita keluar bertetangga, bermasyarakat, dari dalam rumah kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, ke masyarakat yang lebih besar kita sudah mengajarkan bagaimana berhijrah secara lisanian. Ya. Lisan kita menjadi satu ungkapan-ungkapan yang lebih santun Bertetangga, kemudian kita berbahasa Tidak terlalu buruk sangka Tidak cepat memponis orang lain Itu juga salah satu hijrah ya. Dalam bentuk pekerjaan bisa saja Kalau memang dari tempat yang tidak baik menjadi baik Atau dari tempat yang baik menjadi lebih baik Itu juga termasuk hijrah Karena dari segi, dari segi bahasa Itu adalah berpindah Berhijrah Dari satu tempat atau tanah kelahiran ya gitu ini ustad ustad ya Rasulullah tadi salehin Ustaz salehin normal yeah. kalau kurang puas pertanyaannya catat nomor handphone saya 081 08100 lagi isiin lagi kasat izin. Jadi lama-lama tahu isi. Nah, pertanyaan yang terakhir Ustaz nih. bagaimana caranya untuk bisa menjaga diri kita walaupun kita ini jauh oh. ya dari keluarga ya. Dan kita ini sebagai Seperti uh, Ibu siapa tadi? Kak Kak Fatimah. Siti Fatimah ya? Siti Fatimah. Hah? Titin Titin Fatimah. Titin. Iya. Mbak Titin bilang tadi, saya kalau seorang wanita gak boleh pergi jauh-jauh, itu bahasa adat, memang orang tua punya kekhawatiran yang sangat dalam kepada anak wanitanya. Kalau bisa seorang anak perempuan jangan jauh-jauh dari ibunya, karena ibu sama-sama ibu atau calon ibu punya kekhawatiran yang dalam. Tapi kalau bahasa agama, kalau untuk menuntut ilmu silakan pergi walaupun ke negeri Cina pergi. Banyak kawan-kawan kita, adik-adik kita yang di Mesir, yang di Saudi, yang di Timur Tengah, yang di Australia menuntut ilmu, tidak apa. apa Selama kita punya prinsip bahwa itu tadi tamuru nabil maru, patanhal naganil muntar, itu yang bagus. Dimanapun kita ada, kita selalu begitu. Baik dalam berkata-kata, bersikap, bertingkah laku, itu itu yang harus kita jadikan contoh. Bahwa kita punya prinsip dimanapun kita, kita selalu punya keinginan untuk selalu berbuat baik dan mencegah perbuatan yang tidak baik. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak sudah tadi. Jadi pada dasarnya pegang teguh prinsip Dan masalah hijrah tadi tergantung dari niatan kita ya Niatan kita itu untuk memperbaiki kehidupan Insya Allah semata-mata karena Allah Insya Allah itu juga akan menjadi jalan bagi kita semua Dan hijrah untuk berpindah tempat itu adalah opsi Setelah kita lakukan perubahan sikap Perubahan tingkah laku ternyata masih tidak menolong Ternyata dibutuhkan juga perubahan tempat ya gitu ya, ya kita ya, berpindah ya, tempat dari ya. tempat, tempat, tempat Oke terima kasih banyak Kuta Dakiri. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya pemirsa. Buat anda yang ingin menghubungi kami bisa hubungi kami di nomor telepon tujuh enam sembilan ya. Ya mm -hmm. dimana-mana kami akan balagi tetap di publik Akbar Ramadan 1430 empat Kita kembali lagi tablik akbar ramadhan 1430 hijriah ya. Masih disiarkan secara langsung dari Masjid Jami uh, Darul Azkar Waduh saya kebalik-kebalik mulu nih takut -tah. Ya baik mm. Bicara mengenai hijrah ke jalan melalui kejalan Allah dan Rasulnya Berarti kita harus menjalankan semua aturan-aturan okay. ya Perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangan jauhi semua larangan Allah Betul ya. Ini erat kaitannya nih dengan isu yang sedang hangat beberapa waktu yang lalu mengenai hmm. penegakan syariah Islam Kira-kira hmm. nah, menurut Ustadz nih, perlu gak penegakan syariah Islam itu dimasukkan dalam perundang-undangan negara kita? Oh, perlu-perlu gak perlu <laughs> Sebetulnya tanpa begitu kita sebagai orang Islam sudah jelas-jelas harus menjalankan syariat Islam hmm. Itu Iya, iya artinya ungkapan itu perlu-perlu gak perlu, perlu, nggak perlu. Hmm. karena kita sebagai orang islam sendiri memang sudah jelas-jelas orang islam harus melaksanakan syariat islam, jadi mau tertulis atau tidak diundang-undang, sebenarnya kita sebagai umat islam sudah punya kewajiban untuk menjalankan syariat islam untuk diri kita sendiri, Betul. dan juga keluarga kita gitu Betul. Oh, Betul. Okay. kayak umpamanya uh, kencangkan ikat pinggang ayu mulailah hidup dengan pola hidup sederhana, itu bapak kita udah ngajarin yeah. dari dulu artinya orang tua kita, guru kita lebih mengajarkan bagaimana hidup berkah jangan mencuri, kan gitu ya. jangan mengambil punya orang lain jangan menipu, itu salah satu ciri berkah ya. kan gitu nah bagaimana orang-orang yang tidak berkah dia mau banyak, mau punya enak mau punya mobil mewah, segala macam dia gak jelas, mau boleh nipu, mau boleh maling terserah, yang penting banyak banyak, tapi tidak berkah ya. nah begitu orang bilang ayo mari kita hidup sederhana, pola hidup sederhana itu omongan orang kaya Orang miskin gak perlu diajarin Emang punya duit 30 ribu udah 5 bulan Gak beri beri beras Anak sekolah juga ongkosnya kurang Ya Pak Orang kaya yang teriak pola hidup sederhana Dia sendiri ke rumahnya Coba punya mobil gak Masuk liat ke rumah, ke dalam rumahnya Ada apa di dalam rumahnya Itu bahasa buat orang kaya Buat orang miskin Ya Pak Orang miskin gak usah diajarin Ngertian kita masalah hidup pola sederhana Ya bu, ada beras satu gelas makan nggak cukup tambahin air jadi bubur makan ya bu, yang banyak akarnya orang miskin berkembang ya bu, oh makan nggak ada lauk pauknya ambil ke belakang daun mengkudu goreng nasi sepiring daun mengkudu tiga bakul kebagian itu bu, ya kan gitu bu, orang kaya begitu ke belakang buang hajat sama orang miskin juga ke belakang juga waktunya buang ya Bu. Pun kan bedanya dikit. Orang kaya sama orang miskin bedanya dikit dikit. Apa itu bedanya? Iya kalau orang kaya makanannya keren-keren, makanan Amerika ya kan? Iya. Yeah. Orang kita makan singkong sama. Yeah. Ya kan senang makan daun mengkudu sama, gemuk-gemuk sehat-sehat sama. Bebas penyakit malah. Iya, bedanya. Teman bedanya dikit. Apa? Orang miskin ledengnya rada ijo. Itu <laughs> Allah adil, Allah adil ji. Lihat orang kaya, waktunya sakit-sakit juga, ya bu. Iya. Yeah. Bahkan kadang-kadang penyakitnya hebat, keren. Orang miskin dong, sopan. Okay. Tetangga kita meninggal ya bu, iya. Kenapa penyakitnya? Kena angin duduk. Kena angin duduk, angin mau masuk di orang miskin, pak ji, duduk dulu. Sopan kan? Iya pak. Lihat orang kaya dia masuk rumah sakit. Ini colok, ini colok. Semua lubang-lubang dicolokin. Waktunya dicabut, mati juga. Ya kan, mati juga. Yang penyakitnya gagal, wah keren-keren, mahal-mahal, biayanya tinggi-tinggi. Sama. Kuliruhu bin Amri Rabi, ruhu urusan Allah. Waktunya mau diambil-ambil pulang, selesai. Makanya dalam ibadah kita, kita sholat selalu. Inna sholati wa nusuki wa wahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, Bu? Yang kaya mati yang miskin dulu, ya? Eh? Emang tidak ada biaya berobat? <laughs> Cuma itu aja ketundanya. Kalau orang kaya matinya lamaan dikit karena tertunda dengan oksigen, ya, Pak? Begitu oksigen dicabutin, mati juga. Bapak kita memang tidak pakai oksiden Serat serat serat serat Habis <gat> <tuh> Ya ji Habis juga Makanya jangan pernah kita buruk santai kepada Allah Itu jelas Inna sholati wa nusuki wa wahya Ya lillahi rabbil Udah Sholatku, ibadaku, hidupku, matiku Lillahi rabbil alamin Habis sudah Waktunya mati mati, pelawak juga mati bu ibu gak percaya, liatin aja saya begini suruh ngomong 3 hari 3 malam jangan berhenti berhenti, mati juga ya bisa mati mati ketawa atau mati diketawain <tuh> gitu ju kira-kira ini ya, ya, ya, ya. artinya bagaimana sekarang kita berusaha untuk pelan pelan pelan pelan saya bukan ngajar berarti saya bisa pak bukan hmm. inilah kita sharing kita punya hak untuk menyuruh berbuat baik Bukan berarti, oh saya udah dipanggil Ustadz, saya lebih baik. Enggak, Pak. Surga bukan buat Ustadz, bisa lebih baik Bapak nanti di surga daripada saya. Bisa-bisa Bapak dibakar di atasan saya di atasannya lagi. <laughs> Waduh, saya enggak ngerti tadi kalau udah begini. Ya kan, tapi yang jelas tujuan kita adalah baik. Mudah-mudahan kita... Hadir kumpul di sini yang pertama dapat pahala ilmu Kedua dapat pahala silaturahmi Panjang umur banyak rezeki ngurangin dosa kan gitu pak Mudah-mudahan kita sama-sama di sini Saling mengingatkan iya. Kalau kita punya keinginan Allah Tolong manusia tolong punya keinginan untuk berubah Allah akan berubah Enggak harus kita ngaji dengan habaib Tidak harus kita ngaji dengan ratusan kiai Kalau ini enggak ada keinginan Enggak masuk Enggak masuk Kadang-kadang kita enggak enggak lagi ngaji sama orang lain begitu kita buka buku kita sendirian nangis. Ada satu hidayah ilmu yang kita dapat tanpa harus diajarkan orang lain. Tapi Allah memberikan hidayah langsung kepada kita gitu ji, begitu, gitu. gitu. gitu. Kalau belum madri, beramannya ngantuk-ngantuk Itu ngangguk ngantuk Ya, maksudnya memang Satu perenungan buat kita semua Kadang-kadang kita suka ragu ya Untuk mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran Alasannya, ini kan salah satu jalan juga Berhubungan juga dengan tema kita mengenai hijrah ya, Hijrah untuk kembali lagi jalan Allah dan Rasulnya Di antaranya adalah dengan kembali lagi Mengkaji Al-Quran ya. Ini kadang-kadang kita suka ragu, karena apa? Keraguan kita atau ketakutan kita Gak bisa bahasa Arab, gak bisa baca huruf Arab Ya, padahal sebenarnya Jalannya banyak, ya bisa belajar sama Ustadz Kalau gak bisa juga, kita beli Banyak buku-bukunya sekarang Ikro 1, ikro 2, ikro 3, ya kan? Antum dulu juga sama kan? Ikro 2, ikro 3 kan? Iya. Eh, oh, tapi iya. Tapi lama-lama insya Allah Kalau ada niat, pasti ada jalan seperti kata Ya. Nah begitu juga dengan Anda Yang ada niat untuk mendapatkan rezeki Kami akan bagi-bagi rezeki untuk Anda Ya, Melalui quiz New Mandala 525 Ini dia hadiahnya untuk Anda semua Silakan ikuti quiz berikut Ya, baik pemirsa TVOne kita kembali lagi di tabligh akbar Ramadan. Ya. Kita hmm. masuk ke segmen akhir. Tapi sebelum kita tutup segmen akhir, di sini ada sebuah pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh audiens di sini. Silakan, Pak. Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak namanya siapa, Pak? Eh, nama saya Ahmad Jani Mena Oke, Pak Ahmad. Ya. Pak. Eh pertanyaan saya, ya. tadi kalau Ustaz Takri katakan bahwa hijrah itu adalah pindah, apakah setiap pindah itu bisa berarti diartikan hijrah. Terima oh. kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad. Silakan Ustaz, bisa langsung dijawab. Sekali apakah itu, satu -satu setiap hijrah itu dikatakan pindah? Apakah yang pindah itu disebut hijrah ya, apakah setiap yang pindah itu disebut hijrah? Iya. Kalau menurut apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan hijrah itu adalah al-muhajiru man hajara manallahu anhu. Yang dikatakan hijrah itu dia ialah Berpindah dari apa yang dilarang Allah Begitu Pak Jadi Kalau disebut apakah setiap pindah itu hijrah Kalau orang yang kerja dari tempat yang baik Tiba-tiba dia ke tempat yang tidak baik Pindah juga Dari pekerjaannya pedagang Tiba-tiba karena kehabisan modal Akhirnya jadi berhenti dagang terus Jadi penipu Pindah juga Tapi yang jelas yang dikatakan hijrah adalah Apa yang dilarang Allah atasnya yang dilarang Allah itu kita tinggalin. Itu disebut hijrah. Lebih kepada ulumuddin, kepada ilmu-ilmu agama dan pengertian agama. Itu makna hijrah yang sebenarnya. Maaf Bapak kalau kurang puas, catat nomor telepon yang ada di hadapan televisi Bapak. <tutup <tutup <tutup <tutup <spiritually> silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Mungkin Ustaz bisa langsung menyimpulkan mengenai eh oh, kesimpulan, kesimpulan uh, tentang ya. hijrah kita ini Ustaz, silakan. Uh, seperti saya katakan tadi bahwa hijrah itu ada dua Yang pertama adalah hijrah daripada keburukan Hijrah daripada kebodohan dan lain sebagainya Secara uh, akhlak kita harus hijrah perilaku kita, sikap kita, barangkali kita harus berhijrah Yang kedua, hakikat hijrah adalah Menuju Allah dan para Rasulnya Mudah-mudahan dengan kita memahami itu kita termasuk orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena termasuk orang-orang yang berhijrah. Ada saya, satu ayat yang ingin saya bacakan, yaitu apa sih? Iya baca dulu. Ustaz. Jadi, anda cari dulu. Iya. mau menangap ini karena Ustaznya baru baca buku, nggak <laughs> sempet pun dak amat cepat. Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Bali guani ayat. ayat. sampaikan walaupun hanya satu ayat. Iya. Ya. Ya. ya pas banget ini satu ayat. Satu ayat itu saja. Silakan Ustaz. Alhamdulillahi ya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murghaman tasyiran was'a. Wa, ah. wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi ya Rasul Summa yadrikhu al-mawdu fa qad waqa' ajruhu 'ala Allah wa Maknanya, sebentar saya buka dulu. Iya Bu. Artinya Ustaz. Artinya dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rejeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menjemputnya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sini di sisi Allah dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kesimpulan terakhir, hijrah merupakan tuntunan, tuntutan iman, tuntunan dan tuntutan iman yang membuat seorang muslim terangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, Bapak, jamaah masjid. Darul azkar yang senantiasa dilindungi, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan sore hari ini apa yang kita niatkan mendapatkan riba dari Allah subhanahu wa ta'ala Astagfirullahaladzim min kulli zambil azim Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaafi'u mazidah Ya Allah, ya Rabbana wa ilahana, laka alhamdu wa laka shukru, kama yanbaghili jalali wajhika al-kareem, wa li'azim sultanik Allahumma istajib dua'ana min kulli hajatina, ya Allah, ya tuhan kami Berikanlah Ramadan sebagai bulan hidayah, bulan barakah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami dosa bangsa kami dosa-dosa negara kami Ya Allah, Ya Tuhan kami jadikanlah Ramadan bulan yang senantiasa membimbing kami untuk senantiasa berhijrah di jalanmu Ya Allah agar apa yang kami kerjakan betul-betul lillah wa filah mardatillah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul al alim wathub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar wa adkhilna ma'al abrarr ya aziz ya ghaffar ya fattah ya allah ya rabb al alamin subhan rabbika rabbil azati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahirabbil al alamin Bapak Ibu terima kasih mohon maaf kalau sikap tingkah laku ucapan saya kurang sopan dan belum layak untuk menjadi seorang ustadz. Karena memang saya masih punya murid dua parto ama eko. Jadi belum punya jamaah, juga belum punya santri. Mohon maaf kalau teknis penyampaian dan tingkah laku saya kurang sopan, kurang pas. Sengaja-ngaja, semata-mata sama, kita sedang dalam keadaan belajar. Mudah-mudahan ya. kata Allah dalam firmannya... Bersegeralah kita berbuat kebajikan. Mudah-mudahan kita orang yang senantiasa belajar kebaikan karena kebaikan adalah menuju jalan surganya Allah subhanahu wa ta'ala sekian, terima kasih. terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa TV1 kita tadi sudah mendengarkan talsia dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Akri Patrio, Ya banyak juga ilmu-ilmu yang tadi diberikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, dan kita menyadari lagi bahwa bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum bagi kita untuk kembali mengmendarahi diri kita dan kita kembali lagi merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita ke arah kebaikan seperti kata Ustaz tadi berhijrah dari akhlak yang buruk ke akhlak yang baik dan juga berhijrah untuk kembali lagi menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ya pemirsa besok tablik akbar akan disiarkan langsung dari Masjid At-Tin dan dengan Ustadz kita yaitu Ustadz Zainuddin MZ yang nanti akan hadir ya untuk mengisi tausiah kita serta kami tidak lupa juga untuk Anda pemirsa yang ingin memberikan sumbangan atau bantuan Anda Anda bisa berikan kepada rekening 1 untuk negeri Bank Mandiri cabang Polo Gadung nomor rekening 1250007926793 pemirsa Ya Tuhan kami, mari kita berdoa semuanya Semoga Allah senantiasa tidak menjondongkan hati kami kepada kesehatan Setelah engkau berikan petunjuk kepada kami Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dan sisimu Sesungguhnya engkau maha pemberi Wa banala tuzibkulubana ba'dais hadaisana wa hablanamin wadungka rahma Inneka ancah wahab Saya David Halukum berdiri Wa bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima persembahan terakhir kami dari Antikban Tunjuk umat manusia I'm not afraid.